Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Ya mujibat sa'ilin Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah ya'awwim Adada khalqihi Waridah nafsihi Wa zinata ansihi Wa midada kalimatihi Allahumma salli wa sallim Ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu bi ishanin ila yamidin Ikhwat al-iman, guru-guru yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalla. Ala. Kali ini kita bersama Ustaz Fatahillah Harifin lagi senang mengingi beliau, Bang. Fatahillah, beliau ini adalah fakar bekam. Dan beliau juga tadinya awal pendiri, abi asosiasi bekam Indonesia. Sekarang sebagai pembinaannya dan ketuanya sekarang seorang dokter, dokter. Ya, akbar. Jadi dokter pun sekarang sudah Terjun langsung Dalam dunia bekam Yang awal-awalnya dulu masih ingat bang ya kita Wah be, Ditolak, diragukan, dipertanyakan Tapi begitu darah bekam Diambil Masuk ke lab Dokter terkejut semua Subhanallah Racun semuanya Isinya darah itu racun semua Malah ada seorang jenderal Ya, beliau bekam. Pas itu beliau Panglima ya. ya. <laughs> Arifin selesai ceramah dari mabes, Arifin lihat oh, muka Panglima kita agak pucat. Bilang, kenapa? Oh, tinggi. Jantung apa darah beliau. Beliau ada gejala jantung. Bilang ayah, bekam. Apa itu bekam Ustaz? Lalu Arifin Jelaskan tentang rahasia bekam, beliau tertarik, dan akhirnya Bang Fatahilah yang membekam ayah jenderal, dokternya pribadi beliau pun ikut ya, mengamati, takut kalau yang tidak sesuai dengan medis, begitu melihat bekam, melihat hasil bekam, dicek darah jenderal, terkejut beliau, beliau dokter pun akhirnya ikut dibekam, itu ikhwan kita akan membahas tentang rahasia sunnah nabi muhammad SAW sebelumnya kita simak dulu taujih rabbani surah al-ahzab al-ahzab 36 ta'awwabillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Izah Qadilillah wa Rasulul. Iza Qadilillah wa Rasul. You Tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendorakai Allah dan Rasulnya, Maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala Firman-Nya. Pilihan orang beriman adalah taat pada Allah dan hidup dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Hatta menjaga kesehatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita serantiasa panjatkan kehadiran Allah subhanahuwataala. Bagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul, bermuajah, bersiratur rahmi dalam rangka Watawassobil haq, watawassobil sober, watawassobil marhamah Sehat menasati dalam kebenaran, sehat menasati dalam kesabaran, dan sehat menasati dengan penuh cinta kasih sayang Sedaraku yang berbahagia Sehat dan sakit adalah fenomena yang tidak bisa dilepaskan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari Namun Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk menjaga kesehatan. Karena ada dua kenikmatan kata Rasulullah yang sering lalai oleh kita. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita melihat bagaimana gaya sehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan kepada umatnya pentingkan kesehatan jiwa pentingkan kesehatan jiwa kalian niscaya fisik kalian akan sehat ya. ingat pentingkan kesehatan jiwa insyaallah kesehatan fisik kalian akan juga sehat pakar-pakar kesehatan mulai mengkaji kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mementingkan kesehatan jiwa. Sehingga pakar-pakar kesehatan mengatakan medicine one. Obat hanya menyehatkan satu penyakit. Tapi the holy Quran Quran dapat menyembuhkan jiwa dan raga kita. Oleh karena itu Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada umatnya. Sehat, caka, komik. Jaga sehatmu sebelum datang sakit. Banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis mengajarkan pada umatnya untuk menjaga selalu kesehatan kita. Bukan hanya bekam. Sehat Allah Rasulullah ya tidak hanya bekam. Minum madu ada dalam Al-Quran dan dahsyatnya minum madu. Bahkan dibarengi apabila orang yang menganjurkan minum madu dan yang meminum madunya dibarengi dengan membaca doa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berobatlah kalian dengan madu dan membaca Al-Qur'an." Jadi dua hal tuh, madu mengobati jasmaninya, kemudian Al Quran memabati rohaninya, apalagi madunya dibacakan Al Quran. Ya. Banyak SMS yang masuk setelah minum madu Azizro. Alhamdulillah. Saya kewalahan membalas SMS saja. Wu, ribuan orang yang SMS nyeri madu ke berbagai daerah. Bahkan ada yang ke Thailand, ke Hong Kong. Sat. Kenapa? Karena madunya, Bang Komar, sudah asli. Ya kerujumin butunia syarabu muhtali pun alwanooh fi shifa dalam surah an nahl surah dalam lebah dalam Al-Quran ayat 69 dari perut lebah itu keluarlah madu yang di dalamnya obat Allah yang menciptakan langit bumi menyatakan madu obat malah kalau ada orang berobat dengan madu enggak sembuh apa kata Nabi bohong dia itu Ibnu Qaim aja ujaya saja mengatakan Minum madu, minum madu, urusan penyakit minum madu, ya. dahulukan apa yang Allah dan Rasulnya katakan, baru keduanya, Ya, pendapat manusia, dokter atau tabib, bahkan mengatakan, aku telah merasakan dahsyatnya madu, banyak telah menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik secara fisik maupun kejiwannya kata tapi ada saudara kita yang minum madu berkali-kali kok enggak sembuh. sembuh Kata Ibnu Qayyim, jangan-jangan ada sesuatu yang haram pada dirinya. Bahkan Ibnu Qayyim juga mengatakan, minum air zamzam -zam. dan aku telah merasakan dahsyatnya kesembuhan dari minum air zamzam. -zam. Tapi ada juga orang yang minum air zamzam berliter-liter tidak baik-baik juga Jangan-jangan ya. Ada sesuatu yang haram pada dirinya Oh nih Dapat sekarang ilmu Kenapa obat dari Allah Obat yang diri Rasulullah Tidak pengaruh hebat pada diri kita Betul. Oh ternyata mungkin karena makan yang haram Mungkin masih menyakiti orang lain Mungkin ada maksiat yang dilakukan Betul sir. Inilah dasyatnya. ya Kenapa Nabi selalu Ya, menantamkan menanamkan sehatkan kejiwaan kalian sehatkan kejiwaan kalian uh. ya, jiwa kalian harus disiapkan. karena pakar-pakar kesehatan itu mengatakan 90% itulah bagaimana meningkatkan kesehatan kejiwaan dan 10% hanya fisik kesehatan jiwa sholat sholat adalah gerakan-gerakan bagaimana layaknya kita berolahraga Bahkan Profesor Dr. Dede Kusmana, ya, seorang ahli penyakit jantung. Move, move your body. If you don't move, you can be sick. Gerakan-gerakan tubuh anda, apabila tubuh anda tidak digerakkan, maka anda akan sakit. Subhanallah, tengah malam sudah bergerak. Tengah malam sudah bergerak, dimulai dengan mandi, mandi junub mandi di tengah malam kebiasaan para rasul para sahabat-sahabat nabi hmm. ya itu mandi sebelum subuh dan air dingin betul ya. ini saya pun sudah merasa kalau pergi ke daerah dari dingin tuh mandi aja ya. dan dahsyatnya mandi di sebelum waktu subuh waduh, awet muda ya, kalau tua awet tua iya, <laughs> tuanya awet ya. jadi kesehatan jiwa itu rasul tanamkan tanamkan selalu iya spiritual ya itu 50%. Emosional itu 20%. Mental itu 20%, sementara fisik cuma 10%. Penyakit fisik dimulai dari penyakit jiwa. Makanya doa kita yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan Selamat dulu fiddin, hati kita kuat dulu imannya. Selamat imannya pikirannya jernih bicaranya baik amalnya saleh, akhlaknya mulia maka sehatlah jasmaninya bahkan afiat bukan hanya sehat afiat bermanfaat di jalan Allah dengan sehat ke masjid dengan sehat tahajud dengan sehat ngaji dengan sehat rejeki yang halal kita cari dengan sehat kita kuat dakwah sampai ke pedalaman betul Ya keliling, keliling, keliling. Yang ikutinnya yang kagak kuat, keluarga sehat, ya? istri bahagia, masya Allah, letoi, kasian bini. Ini malah bagaimana kekuatan murabbi kita? Ya. Spiritual, kehebatan zikir, sholat malam, ini dahsyat sekali. Zikir dengan duduk seperti layaknya orang Jepang. Wah, oh, ya. Dia duduk. tidak pernah masalah tulang belakang. Duduk kita nih bang. Duduk. Ya bahkan bekamnya pun ada titik Alkitab tuh apa itu Alkitab Bang uh, kalau orang-orang pakar pakar bekam atau pengamal-pengamal bekam Alkitab itu disebutnya dengan titik Kiai enggak ya. jadi di bekam pasti kiai. Hmm. titik kiai kenapa disebut titik Kiai jadi Kiai <tuh> karena istrinya banyak <tuh> nah. Allah subhanallah ya dengan meningkatkan kekuatan spiritual Zikir, sholat Ini dahsyat sekali Kemudian berpuasa Bagaimana kita menahan emosional kita Beliau ini puasa Saum Daud alhamdulillah. Beliau sehari Saum, -sehari, sehari tidak Jadi pengamal, kuat sekali Dan selalu berjamah di masjid Amin Nah, kemudian mental kita Mental, bagaimana Kita positive thinking Bahkan kadang-kadang kita berdakwah Contoh Murabi kita, ya, zikir kemana-mana, katanya ah orang yang nangis itu dibayar, ya. Ya, itu bahkan ada radio yang menyebut itu, ya, wah kalau ustadz Arifin ngundang ya ngundang ustadz Arifin itu bayarannya mahal, ya. nah seperti itulah, itulah dakwah, ya. dakwah tidak pernah ya tidak pernah putus daripada ya cemoohan, dakwah itu hmm. ya, banyak ujiannya dan banyak kenikmatannya subhanallah ya. kenapa? karena kita sering berbagi ilmu fa'amma binikmati rabbika fahadis maka atas nikmat Allah nikmat Allah yang kalian rasakan kalian ingin selalu berbagi berbagi, berbagi, berbagi bukan ria, bukan sombong pastabikul khairat diceritakan betul juga kepada orang-orang yang saleh, kepada sahabat kenikmatan-kenikmatan itu beliau merasakan nikmat dengan saham Daud, beliau sampaikan. Arifin merasakan nikmat yang luar biasa. Selalu menjaga subuh berjamaah di masjid. Arifin sampaikan. Arifin mengajak ikhwah. Ayo kita bernikmat-nikmat dalam taat. Mumpung masih hidup. Tidak lama hidup di dunia ini. Inilah tempat kita berlelah-lelah. Sayang bang. Terbatas waktu. Ikhwah yang ingin berbekam khususnya. Silakan hubungi. Termasuk yang berinfak. Untuk pesantren Jabal Sindur Azikra. Hubungi Ahi Awaludin 0856-9010. 0856-9010. Langsung dibekam oleh Bang Fatahila dan pakar-pakar bekam binaan asosiasi bekam Indonesia. Supaya gak salah bekam-bekam ini. Bekam keluar cacing, bekam keluar uh, ulat, opo ini. Maafkan lahir batin Fatahila. Insya Allah antum semakin diberkahi. Ya Allah. Terima kasih Ustaz Idris, kawan-kawan guru-guru, majlis cahaya hati, antripe yang insya Allah semua diberkah ila Allah. Kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ila ila anta stawfiruka wa atubi. Wa bilai topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.